Sekarang ini kita ingin membahas Tentang Memasukkan alif lam Atau memakrifatkan Bilangan dan nakirohnya Kita ingin membahas koedah tentang Mana penghapusnya memakrifatkan bilangan Kemarin dalam adat kan ada ada mufrad, ada murakkab dan ada mautuf. Sekarang kita bahas mufrad dulu. Bilangan mufrad Kita bahas tentang Memakrifatkan bilangan Kalau dia bilangan mufrod Dari 3 sampai 9 atau dari 1 sampai 9 Maka nanti Dapat dimakrifatkan pada semuanya Maksudnya dapat dimakrifatkan dengan alif lam pada Bilangan tersebut langsung Jadi bilangan-bilangan itu Kemasukan alif lam itu bisa Tapi syaratnya Dia tidak mudof Taham. Syaratnya dia tidak mudhof seperti Al-Wahidu Al-Isna ini as -salah, satu itu boleh. Adapun kalau dia mudhof, maka kalian tidak boleh memakrifatkan dia memakrifatkan bilangannya. Tapi yang dimakrifatkan itu alif lamnya itu dimasukkan kepada mudhof ilainya, bukan kepada bilangannya, tapi kepada mudhof ilainya. Seperti indi as-sala satu akola akolami. Saya memiliki tiga pena. Ya, indi salah satu akolami. Bukan indi asal satu. Bukan gitu. Kenapa? Karena posisi bilangan ini dalam posisi mudof, sehingga kalau ingin dimakrifatkan, maka mudof ilyahnya yang menjadi makrifat dengan alif lam. Karena mudof itu enggak boleh memakai alif lam. Kemudian kalau dia bilangannya adalah bilangan murakkab, maka alif lam dimasukkan pada bagian pertama. Adapun bagian yang kedua kan dia tersusun dari dua bilang, dua bagian. Al-juz'u al-awwal bagian yang pertama sama al-juz'u atsani sama bagian yang kedua. Nah, maka kalau dia murakkab masuknya itu hanya pada bilangan yang pertama saja, bagian yang pertama. Seperti waraqtu al-ahada asyara as kitaban. Atau sami'tu al-khomsa ashrata muhadorotan. Ini untuk bilangan yang muragab. Ya, untuk bilangan yang muragab. Kemudian ditulis kalau dia adalah maktuf maktuf alai, apabila berbentuk maktuf alai, maka alif lam masuk kepada maktuf dan kepada maktuf alainya, ya, maka alif lam masuk kepada maktuf dan masuk kepada ma'tuf alainya. Jadi dua-duanya. Contohnya qara'tu al-wahida wal isrina kitaban. Ya, contohnya adalah qara'tu al-wahida wal isrina Kitaban. Jadi Alwahidu itu maktufnya, kemasukan alif lam. Wal Ishrina itu maktuf alaihnya juga kemasukan alif lam. Jadi kalau dia maktuf maktuf alaih, semua bilangannya nanti itu kemasukan alif lam. Jadi kita ulangi, kalau dia mufrad maka semua bilangan itu dimasuki dengan alif lam, dari 1 sampai 9. Kalau nanti dia murokab, maka alif lam hanya masuk kepada bagian yang pertama, juz yang pertama saja, tidak pada juz yang kedua. Kalau dia ma'tuf, ma'tuf alaih, Maka alif lam masuk kepada semua bagiannya. Kepada maktufnya masuk. Dan kepada maktuf alihnya juga kemasukan alif lam. Perhatikan ya. Cara membaca bilangan. Ya. Cara membaca bilangan. Dengarkan dengan baik, ditulis. Cara membaca bilangan yang paling afsah, yang paling fasih adalah dengan menyebutkan bilangan yang paling kecil. Ya. Caranya adalah dengan menyebutkan bilangan yang paling kecil terlebih dahulu. Yaitu dengan cara memulai membaca dari bagian kanan ke kiri Ya, cara membacanya nanti Dibaca dari bagian kanan ke kiri Seperti kalau kita tulis 1975 Ya 1975 ini kalau tulis dalam bahasa Arabnya dulu, Hamzatun. Kalau nanti dia kita buat contoh di sini cara membacanya 1975 maka cara membaca yang paling fasih eh, itu cara membaca baca dari kanan berarti dari angka 5 berarti cara membacanya Khomsatun. kemudian 70-nya berarti wa sab'una kemudian 900-nya yaitu wa tis'umiatin wa alfun ini cara membaca bilangan Yang paling fasih seperti ini Itu yang paling fasih ya Namun nanti Boleh juga Kalau boleh Boleh dibaca dari Kiri ke kanan Berarti dari bilangan besar Baru ke bilangan yang paling Kecil Itu boleh Namun yang paling fasih Baca dari bilangan yang paling kecil Ke bilangan yang paling besar Berarti nanti Dari Kanan ke kiri Itu yang paling fasih dalam pembacaannya Namun boleh Kalian baca dari bilangan yang paling besar ke bilangan yang paling kecil, dari kiri ke kanan itu boleh. Berarti kalau nanti dia 1975, berarti kalau kita baca dari bagian besarnya, bilangan besarnya adalah alfun <tif> wa tis'umi'atin wa khamsatun wa sab'una, wa sab'una. Ya, wa sab'una. Tapi yang paling fasih adalah Khom Satun Wasaba'u Nawatis Umi Atin Wa Alfun 1975 hafimi ini ini cara membaca bilangan kalau misalkan nanti kita tulis 23 kalau kita baca dengan bacaan yang paling fasih berarti baca bilangan tiganya dulu dari, dari kanan ke kiri berarti kalau 23 salasun wa isruna ya salasun wa isruna Atau nanti kalau kita membaca dari bilangan besar ke bilangan kecil berarti ishruna wasala ya ishruna wasala itu kalau mau dibaca dari bilangan yang paling besar, eh paling, ya, paling besar ke bilangan yang kecil. Yang paling fasih dari kecil ke bilangan besar.